Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Rabu 3 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah. Pembunuh ERT di Pedawa ditangkap. Panglima KPA Daerah 1 Bateili mengundurkan diri. Menteri Perhubungan telah teken izin wing air ke Rimbeli. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom Serambi FM.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 Sudarlun hanya berselang 6 jam dari waktu kejadian, tepatnya pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hari ini, anggota opsional Satreskrim yang dipimpin Kasatreskrim AKP Budi Nasuhawaruwu berhasil menangkap pelaku pembunuhan ibu rumah tangga Masita Binti M. Yusuf, warga dusun Bantayan Timur, Perdawa Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Budi Purwiyanto mengatakan, Setelah mengumpulkan keterangan saksi termasuk anak korban serta dibantu peran serta masyarakat, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pembunuh IRT tersebut. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku adalah Sukri Bin Zainal warga Gampung Bale Biren. Adapun motif pelaku membunuh korban, diduga pelaku sakit hati terhadap korban, karena keduanya sudah saling kenal dan ada hubungan khusus. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang IRT bernama Masitah binti M. Yusuf meninggal dunia di RSUD Dr. Zubir Mahmud. Setelah sebelumnya, korban ditemukan bersimbah darah dan dipenuhi luka tusukan di perut, dada, dan lengan. <Susuk> Sudarlun Tarmizi alias Mandala menyatakan mundur dari jabatan sebagai Panglima Komite Peralihan Aceh Daerah 1, Wilayah Bate Ilik Biren. Dirinya mundur dari jabatan Panglima karena kecewa terhadap Keputusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Aceh Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh yang dinilai tidak konsekuen dalam menetapkan bakal calon Bupati Biren yang akan diusung partainya pada Pilkada 2017 mendatang. Menurutnya awalnya, Partai Aceh telah mendeklarasikan pasangan Ruslan Effendi untuk maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Biren periode 5 tahun ke depan. Namun tanpa ada musyawarah, pimpinan PA langsung menetapkan pasangan calon lain. Setelah menyatakan mundur, Mandala mengaku langsung mengembalikan seluruh fasilitas yang dimilikinya selama ini, baik stempel dan kendaraan. Sudarlun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani izin penerbangan pesawat Wing Air ke Bandara Rembeli benar meriah. Kabar gembira tersebut disampaikan Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembeli, Yan Budianto. Wing Air, maskapai penerbangan milik Lion Group itu akan melayani rute komersial Kuala Namu Medan Rembeli. Yan Budianto mengatakan tidak lama lagi maskapai tersebut juga telah beroperasi mengisi jalur penerbangan tersebut. Sebelumnya Bupati Aceh Tengah Nasarudin mengatakan Bandara Rembeli harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat penghasil kopi tersebut. Secara terpisah, pengurus pusat Asosiasi Kopi Gayo Indonesia, Winata Gayo, menyambut gembira terbitnya izin penerbangan Wing Air ke Bandara Rembele. Ia bersama aktivis dan penggiat Kopi Gayo yang tergabung dalam Anak Kopi Foundation, kemudian menggagas event November Cafe Gayo 2016 yang diselenggarakan di Tanah Gayo selama sebulan pada November mendatang. mengkritik pemerintah kota atas penilaian kurang peduli terhadap menjaga kawasan waduk pusung, sehingga kondisi waduk saat ini kotor dan berbau termasuk kondisi rumput yang tidak terurus sama sekali. Wakil Ketua Komisi CDPRK Loksmawe M. Hasbi mengatakan, waduk pusung yang dibangun dengan begitu bagus dan indah dasarnya memiliki dua fungsi, yakni antisipasi banjir dan juga rekreasi. Namun kondisi waduk saat ini menurutnya sangat memprihatinkan, di mana sampah berserakan termasuk dalam waduk sehingga menimbulkan bau tak sedap. Karenanya ia mendesak pihak terkait untuk segera merawat waduk tersebut agar bisa terlihat indah kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Loks Dedi Deddy Irfan Syah mengatakan, pihaknya memang telah merencanakan untuk melakukan perawatan secara menyeluruh terhadap waduk tersebut Anda sedang mendengarkan berita utama Serandi FM Sudarlun tujuh warga Desa Matangke, Kecamatan Pirat Timur Aceh Utara yang telah dipilih masyarakat setempat pada 14 Januari 2016 tapi hingga Rabu belum dieskakan oleh Pemkap Aceh Utara mengundurkan diri secara serentak Ketua Tuhapet, Ramli, mengatakan mereka mendatangi kantor Bupati Aceh Utara mempertanyakan SK karena tak sanggup lagi mendengar ejekan warga karena disebut oleh warga Tuhapet fotokopi atau ilegal. Namun mereka terkejut ternyata permohonan SK baru diajukan pihak kantor camat ke pemerintahan mukim dan gampung pada Juli 2016. Padahal pihaknya meminta agar Pemkap bisa meng Tuhapet tersebut paling lambat untuk teri kedua, yaitu April. Sementara itu, Camat Piratimu, Tarmizi, mengatakan terlambat di-eskakan Tuhapet tersebut karena kesalahan administrasi dua kali, sehingga pihak Pemkim tidak bersedia meng-eskakannya. Sudarlun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sabang menghimbau para nelayan di daerah itu lebih berhati-hati ketika melaut. Perakirawan BMKG Sabang Haloman Nasution mengatakan angin kencang yang menerpa wilayah Sabang disebabkan adanya Tropical Storm Nida di Laut Cina Selatan dengan kecepatan lebih 80 km per jam. Sehingga memicu pergerakan masa udara dengan sangat cepat di utara Aceh termasuk Sabang. Faktor ini yang menyebabkan wilayah Sabang beberapa hari belakangan hingga 3 hari ke depan masih akan cerah berawan. Karena itu kepada nelayan dan pengguna jasa penyeberangan untuk berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi. Sedarlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Ternati, Maluku Utara, siaga terkait dengan semburan abu vulkanik Gunung Gamalama sejak Rabu pagi tadi. Mengantisipasi dampak erupsi Gunung Gamalama, pemerintah Kota Ternati telah menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian. Kepala BPBD Kota Ternati Hasyim Yusuf mengatakan BPBD terus memantau aktivitas gunung Gamalama melalui pos pemantau dan sejauh ini masih ada gempa tremor dan status gunung masih waspada level 2 Jika ada perkembangan aktivitas gunung Gama Lama hingga Kamis Besok maka pemerintah Kota Ternati akan menggelar rapat penetapan Siaga darurat status Gunung Gamalama masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak menerima informasi yang keliru Dari newsroom Seram ditanjung permikiian berita malam edisi Rabu 3 Agustus 2016 berita pagi SeramBSN bisa and dengarkan kembali pukul 700 Waktu Indonesia Barat Kirita malam ini juga bisa anda akses di situs internet wwww.rambsn.com follow juga Twitter@ramBSn. Ďakujem za